Seorang sahabat Nabi bilang, nama sahabat ini Abdullah ibnu Abbas. Beliau bilang, An-Nabiya, idha hasibahul amru fazia ilas sholat. Nabi itu kalau ada masalah sedikit, buru-buru sholat. Kalau ada masalah sedikit, beliau segera sholat. Karena sholat ini bagi orang beriman adalah cara paling mudah untuk menjemput pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Nabi banyak sekali melakukan solat-solat yang di luar solat wajib dan solat rawatib, yang kemudian ulama fikih menyebutnya dengan istilah solat sunnah mutlak, tidak dibatasi jumlah rakaatnya dan juga nggak dibatasin waktunya, solat aja, ada masalah sedikit, wudu solat, karena solatlah jalan untuk ngedapetin pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai Nabi ketika malam sebelum terjadi perang Badar, Nabi sepanjang malam sholat doa sholat doa sholat doa dan doa Nabi pada malam itu itu dikenal dengan istilah istighosa il tas tahi suna yang direkam di dalam surat Al Amfal ketika kamu beristighosa kepada Tuhanmu. Artinya Nabi paham banget nih. Pokoknya kalau misalnya kita punya masalah, yang pertama yang harus kita datangin itu bukanlah makhluk. Tetapi datangi dulu Allah Subhanahu SWT. Kalau kita sakit, yang pertama kita mengadu tentang perihal sakit kita itu adalah sang maha penyembuh. Bukan yang mengobati, tetapi yang menyembuhkan. Kalau dokter mungkin hanya mengobati. Belum tentu bisa sembuh, walaupun itu ikhtiar yang juga kita lakukan. Tetapi sebelum kita datang ke dokter, sebelum kita datang ke apotek, datangi dulu pemilik segala kesembuhan yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kayak ngerasa lapar gitu, minta sama Allah. Sampai Nabi bilang, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun cuma garam. Kayak misalnya kita lagi masak nih, kurang garam. Ya Allah, ini garam nih, kurang ternyata. Sampai kayak gitu tuh... Minta garam aja kepada Allah... Walaupun nanti secara syariat... Kita beli garamnya di warung... Tapi mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala... Kalau bahasa sosmed mah... Mention Allah dulu... Sebelum kita... Nggak mention yang lain... Jadi setiap caption kalau kita nge-posting sesuatu tuh... Captionnya tuh harus ada Allah... Ad bismillahirrahmanirrahim... Ad alhamdulil, alhamdulillahirrahmanirrahim... Karena kenapa... Segala sesuatu itu Kalau di dalamnya ada nama Allah Maka Allah berikan keberkahan Sedangkan segala sesuatu Yang tidak ada nama Allah di dalamnya Allah cabut kebaikan darinya Jadi biar kita Selalu dapat kebaikan Ditolong sama Allah Makanya libatin Allah Dalam segala urusan kita Minimal kalau gak sholat pun Minimal dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim La hawla wa la quwata illa billah Hasbiya Allah wa ni'mal wakil Libatkan Allah dalam setiap adegan hidup kita Sesederhana apapun Adegan yang kita sedang jalanin Sesimpel apapun Masalah yang kita hadapin Tapi kalau Allah yang dilibatkan Masalah besar menjadi kecil Tapi kalau kita enggak melibatkan Allah Masalah kecil seolah-olah menjadi besar Ini tergantung keyakinan kita kepada Allah sehingga suatu saat Umar bin Khattab lagi sakit. Dulu sebelumnya tuh kan orang kalau sakit datang ke Umar tuh ya, misalnya Umar lagi ngejenguk ada yang sakit perut atau panas gitu Umar nanya kenapa kamu sakit ya, miroh muminin. Ya udah sini, dipegang sama Umar, dibacain al-fatihah, didoain sembuh. Dia bilang, aduh ini lebih sehat daripada sebelum saya sakit, lebih bugar lagi tuh, lebih fit sehingga banyak orang yang datang kepada Umar minta didoain kalau sakit supaya sem, sembuh karena doa Umar ini diijabah oleh Allah suatu saat Umar sakit orang-orang yang datang bilang, ya Amirul al-Muminin dulu kalau kami sakit engkau doakan sehingga dengan seizin Allah kami sembuh, sekarang kami pengen doain kamu yang lagi sakit doain nih rame-rame, eh belum sembuh kenapa beda sinyalnya ya ada yang kuotanya gede wifi nya unlimited, ada yang kuotanya tinggal dikit. Sama kayak kita memorinya tuh foto dua kali udah full. Ya. Ada orang yang foto berkali-kali, dia bikin video gitu, tapi gak full-full kan ya. Karena dia memorinya gede, storage-nya masih besar. Sedangkan ada handphone yang baru foto dua kali, memori Anda sudah penuh. Harus di transfer dulu ke temannya, transfer dulu ke laptop gitu. Artinya ada hati yang koneksi ke Allah-nya itu kuat banget. Dan itu bukan dari apa terbuat hati itu, bukan. Tetapi apa isi di dalam hati itu. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala uh, the one and only di dalam hati itu. Atau Allah berbagi tempat di dalam hati itu dengan makhluk. Kalau Allah berbagi tempat di dalam hati itu dengan makhluk. Berarti sinyalnya lemah nih. Tapi kalau Allah the one and only di dalam hati itu. Insya Allah sinyalnya kuat. Sehingga Umar bin Khattab ketika beliau sakit. Orang-orang mengatakan, aduhai kasihan Umar, kasihan Umar. Apa kata Umar? Ya nafsi, idzalkot aleik dunya, فلا تقولي يا ربي عندي هم كبير, فقولي يا هم عندي رب كبير. Wahai jiwaku, kalau kamu punya masalah, jangan pernah kamu bilang, ya Allah, saya punya masalah besar. Tapi bilang, wahai masalah, saya punya Allah yang maha besar. Iman Wahai Allah Saya punya masalah besar Jangan katakan itu dulu Tapi katakan wahai masalah Tuhan saya maha besar Lebih besar daripada semua masalah Wahuwa ala kulli syai'in qadir Sehingga karena Allah maha besar Allah ala kulli syai'in qadir Apapun masalah kita Baik yang kecil Apalagi yang besar Adukan kepada Allah Ya Rabbi Saya punya masalah Dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu Ya Rabbi Masalah saya lumayan lumayan besar Tetapi engkau lebih besar Masalah saya lumayan sulit Tetapi engkau maha kuasa Tidak ada yang tidak mungkin bagimu Hadukan kepada Allah Dan salah satu cara kita ngaduin Masalah kita ke Allah curhatnya Sholat Kan kita suka tuh Kalau lagi ada masalah Nelfon teman eh gue boleh curhat gak Curhat nih Kalau kita curhat sama teman kita kita curhat baru buka, prolog, eh dia balas curhat. Akhirnya dia lebih panjang curhatnya daripada kita. Gue lagi ada masalah nih, kenapa? Dia ngajak putus. Wah tega banget ya, emang cewek segitu sih. Saya juga pernah kayak gitu tuh. Gak ada gak ada apa? angin, gak ada mendung, tiba-tiba petir aja. hujan. saya diputusin ujuk-ujuk. Dia cerita panjang lebar. Kenapa lo jadi curhat bukan gue? Kan jadi gitu tuh kalau ke manusia. Kenapa? Karena dia juga butuh. Kalau Allah ganiun anil alamin Allah itu nggak butuh kita kita yang butuh Allah sehingga nggak mungkin kita curhat ke Allah Allah stop eh contohnya hambaku gue juga pengen curhat nggak ada tu Allah nggak butuh curhat kepada hambanya kullayumin wafischaan walaupun setiap hari Allah sibuk ibaratnya kalau kita curhat ke teman kita delay kita kirim ternyata dia lagi ngecas HP jadi contohnya satu. Dia buka nih handphone, conteng dua. Tapi warnanya masih abu. Lastinnya udah lewat. Tapi belum biru-biru juga. Nggak dirit sama dia. Atau udah dirit tapi nggak dibalas-balas. Itulah manusia. Manusia. Kalau Allah ibarat di sosmed nih. Kita baru ngirim, Allah udah typing. Tuh coba. Langsung ngebalas. Ya Abdi. Iza sa'alaka ibadia anni. Fa'inni qoriba. Uji budawad tadda'i iza da'an. Aku akan memperkenankan doa hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Salah satunya lewat sholat. Makanya Nabi ketika lagi ngegali parit khandak gitu. Nabi bilang kepada Bilal. Ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Arihna bis sholat. Istirahatkan kami dengan sholat. Nah kita mah habis sholat. Istirahat, lo ngapain capek banget ya Capek, lagi habis ngapain, habis sholat Jadi habis sholat capek Kalau orang dulu capek sholat coba. Capek bekerja, sholat ah, sholat duha Capek kerja, sholat ah, sholat zuhur Capek pulang kerja, sholat ah, sholat asar Capek misalnya habis olahraga Sholat ah, sholat maghrib Sebelum tidur, sholat ah, sholat isya Artinya kalau mereka capek, mereka sholat Kalau kita habis sholat, capek dibalik kan? nah sekarang kita coba belajar nih belajar menikmati istirahat di dalam sholat Jadi pas berdiri nikmatin, saya lagi menghadap Allah. Nikmatin, saya pengen curhat ah sama Allah. Minimal curhatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim. Minimal itu curhatnya. Lebih bagus lagi mah kalau kita ngerti bahasa Arab bisa doa ketika sujud. Kan di dalam sujud enggak boleh pakai bahasa lain selain bahasa Arab. Nah, kalau kita enggak ngerti pun minimal Doa-doa yang umum aja Di antara doa yang umum misalnya Rabbana atina fidunia hasanah Padahal kalau hafal tuh bisa minta jodoh loh Ketika sujud Kenapa masih jomblo aja? Gak hafal doa jodoh Doanya ya Allah samain aja deh dengan yang sebelah Yang sebelah mah udah nikah Ini Gak akan pernah lagi Hafal banyak doa Sehingga ketika kita sholat Kita menghayati apa yang kita baca Kayak misalnya kita Bangkit dari ruku apa namanya tuh? Eh tidak. Kan imam bilang gini, Samiya Allahu liman hamidah. Apa artinya? Allah pasti mendengar orang yang memujinya. Itu kata imam. Samiya Allahu liman hamidah. Allah pasti mendengar siapapun yang memujinya. Lalu kita mengatakan, Rabbana lakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Siapapun yang membaca kalimat tahmid ini ketika dia berdiri itidal maka malaikat akan berlomba-lomba berdesak-desakan pengen mendoakan dia. Jadi kalau kita pengen di-follow sama malaikat, tiba-tiba followers kita nambah banyak tuh, maka katakan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Nanti pas kita sholat pas kita baca itu, kita hayati itu. Wah, malaikat lagi pengen ngedoain saya nih. Imam baca sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Aduh Ustaz belum hafal eh ya udah Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd atau walakal hamd. Kita memuji Allah. Hayati setiap bacaannya mulai dari bacaan iftitah kemudian Al Fatihah Kemudian surat yang dibaca oleh imam kita dengarkan sambil kita hayati maknanya. Lalu kita coba merasa bahwa yang diomongin di ayat itu kita tuh. Jangan sampai pas dibaca ayat kita ngomonginnya kalau ayat tentang surga, wah, ini gua banget nih. Surga soalnya. Dilarang tentang neraka, ini teman gua banget nih. Jangan. Surga adalah saya berharap kayak gitu walaupun belum pantas. Neraka kayaknya nih saya pantas banget kayak gini, tapi saya enggak akan kuat. Jadi kita memuhasabahi diri kita dengan sholat. Kalau sholat kita kayak gitu, bakalan sibuk, nggak berasa loh. Tiba-tiba ternyata udah satu, satu juz. Karena kita sibuk dengan tadabur, tafakur, khusyuk, mengingat Allah, berdialog dengan Allah dalam doa, kita nggak akan disibukkan dengan urusan di luar sholat. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka sholat. Mereka menikmati sholat itu dengan rehat. Salah satunya yang sholatnya terkenal paling panjang tuh Abdullah bin Zubair Abdullah bin Zubair tuh kalau sholat panjang banget Bisa jadi dia berdiri dari tengah malam sampai subuh Berdiri aja Karena dia sholat cuma dua rakaat satu malam Malam pertama berdiri dari tengah malam sampai subuh Menjelang subuh baru dia ruku sujud Nanti berdiri lagi sebentar ruku sujud salam Jadi sholatnya itu lebih banyak berdiri Rakaat kedua lebih banyak ruku dari tengah malam sampai menjelang subuh ruku aja tuh dan rakaat ketiga lebih banyak sujud dari tengah malam sampai menjelang subuh hanya sujud saja yang lain cuma sebentar berdiri sebentar ruku sebentar tahiyat sebentar tapi yang paling panjang sujud makanya ibnu Abbas pernah komentar ibnu Abbas lagi datang ke masjid ngelihat abdullah lagi sholat di masjid sholat tahajud sendiri pas dilihat sama ibnu Abbas abdullah lagi berdiri sholat tahajud ibnu Abbas pun sholat sendiri sebelas rakaat. Kata Ibnu Abbas, saya datang, Abdullah masih berdiri. Maka saya pun sholat 11 rakaat. Ketika saya selesai 11 rakaat, Abdullah masih berdiri. Dan tahu siapa yang 11 rakaat itu? Abdullah Ibnu Abbas. Yang berdiri tadi, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Abbas ini, Hafiz Al-Quran. Nggak mungkin dia sholat kurang dari 1 juz. Dia udah baca 1 juz lebih, 11 rakaat. Abdullah bin Zubair masih berdiri. Saking lamanya, beliau sholat. Ini menunjukkan para sahabat itu bisa menikmati rehatnya di dalam sholat.